Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Wa imamil mursalin Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yamid Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja Yang semoga dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah Allah SWT mempertemukan kita kembali dalam pertemuan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu, Alhamdulillah, kita sudah mempelajari beberapa masalah-masalah yang berhubungan dengan kaidah fikih. Dan Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang muqaddimah Disiplin ilmu kaedah fikih. Kemudian kita juga sudah masuk pada pembahasan kaedah yang pertama. Yaitu bahwa semua amal itu tergantung kepada niatnya. Kemudian kita juga sudah mulai masuk pembahasan kaedah yang kedua. Yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan Dan Alhamdulillah pada kaedah ini kita sudah membahas tentang makna Atau maksud dari kaedah ini Kita juga sudah membahas tentang dalil-dalil yang menjadi dasar dari kaedah ini Kita sudah menyebutkan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seorang sahabatnya yang diganggu oleh setan di dalam solatnya, abkah sudah keluar angin dari jalan belakangnya ataukah belum? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang ini jangan sampai dia membatalkan solatnya sampai dia benar-benar Mendengar Ada suara kentut Atau ada bau dari kentut tersebut Ini menunjukkan bahwa Dia harus memegang keyakinannya Keyakinan dia sebelum itu Adalah dia belum batal wudunya Ketika dia ragu Maka keraguan tersebut tidak akan Mempengaruhi keyakinannya Dia harus membuang keraguannya Dan berpegang teguh pada keyakinan Ya, Ini diantara dasar dari kaidah Al-yakin la yazulu bisyak Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan Dan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang <tuh> penerapan dari kaidah ini Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Siyuti Rahimahullah Bahwa kaedah ini Adalah kaedah yang sangat penting Dan kaedah ini Mencakup masalah yang sangat banyak sekali Beliau mengatakan I'lam an-nal qaedah Tadkhulu Fi jami'i abwabil fiqh Ketahuilah Bahawa kaedah ini Masuk dalam semua bab fikih Kaidah ini bisa masuk dalam semua bab fikih. Wajah Takar Rajub min al arba'il fikhi wa akser. Dan dari kaidah ini bisa dikeluarkan lebih dari dua pertiga fikih, ya. Lebih dari dua pertiga masalah-masalah fikih. Ini menunjukkan bahawa kaedah ini kaedah yang sangat luas cakupannya. Banyak sekali masalah-masalah fikih yang berada di bawah kaedah ini. Makanya ini menunjukkan ya bahawa kaedah fikih yang kedua ini bahawa keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Adalah kaedah yang sangat penting Dan sangat banyak masalah Yang bisa dijawab Olehnya Para pemirsa Rojak TV Dan para Pendengar Radio Roja Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Penerapan dari kaedah ini Juga sangat banyak masalahnya ya. Kaedah ini bisa diterapkan Dalam banyak masalah Di antara contoh penerapan Kaedah ini adalah apabila ada seseorang yang ragu, apakah dia sudah batal wudunya ataukah belum? Ya, misalnya dia jam 12 sebelum solat duhur dia sudah wudu, kemudian selesai solat duhur, <tuh> kemudian dia ngobrol dengan temannya, ngobrol dengan temannya atau dia ke pasar atau dia melakukan kegiatan. Sebelum asar, misalnya jam tiga, ya, dia menunggu sholat asar, dan dia menjadi ragu antara sholat duhur tadi dengan waktunya sekarang. Apakah dia sudah batal wudhunya ataukah belum? Maka orang yang seperti ini, ya, dia harus memegang kaidah ini. Al-yaqin la yazulu bisyakk. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Dia yakin bahwa tadi sudah wudu. Dan dia yakin tadi sudah salat duhur dengan wudu tersebut. Kemudian berjalan waktu. Akhirnya dia ragu. Apakah dia sudah batal wudunya ataukah belum? Tapi dia belum yakin kalau dia batal wuduhnya. Masih ada kemungkinan dia batal, ada kemungkinan dia belum batal. Intinya dia di sini masih belum sampai pada derajat keyakinan. Ketika keadaannya demikian, dia harusnya mengambil yang yakin tadi. Bahwa dia masih dalam keadaan suci. Sedangkan keraguan tersebut... ya itu harus dia tinggalkan <tuh> makanya orang yang memegang teguh kaidah ini ya dia akan bisa menghilangkan banyak rasa was-was banyak kebimbangan akan dia hilangkan dengan kaidah ini ya kalau orang bisa memegang teguh kaidah ini dengan baik dan menerapkan dalam kehidupan dia ya maka orang tersebut akan jauh dari rasa was-was Jauh dari kebimbangan Jauh dari keraguan Karena setiap keraguan Yang menghampiri dia Dia akan bisa hilangkan dengan Keyakinan ya. Dia selalu kembali kepada keyakinan Selalu demikian Sehingga Godaan-godaan syaitan Untuk menjatuhkan dia ke dalam was-was ya, Akan mudah Dia hindari Ya ini kaedah yang sangat penting bagi bagi kita. Di antara contoh penerapan kaedah ini, ya, kalau misalnya ada orang ragu-ragu, ya, ragu-ragu, apakah dia sudah wudu ataukah belum wudu? Dan dia sebelumnya, ya, kalau dia ragu-ragu dia belum wudu ataukah sudah wudu? Berarti dia sebelumnya keadaannya belum wudu Kalau dia ragu seperti ini maka yang harus dia pegang teguh adalah keyakinan dia belum wudu Karena di sini dia wudu dia sudah wudunya masih ragu Tapi yang jelas dia belum wudu Karena pada asalnya dia belum melakukan sesuatu, kemudian dia ragu apakah dia sudah melakukan sesuatu ataukah belum. Maka ketika keadaannya demikian, dia harus wudu. Ya. Misalnya ada orang yang terlanjur sudah sholat, sudah sholat, misalnya sholat subuh, terlanjur sudah sholat subuh. Setelah sholat Dia ingat Saya tadi sudah masuk toilet Saya tadi sebelum sholat masuk toilet Kemudian setelah itu Disapa oleh teman Kemudian disapa oleh teman Setelah itu langsung adhan Akhirnya dia langsung sholat Setelah sholat dia ingat tadi kayaknya saya belum wudu, kayaknya saya belum wudu. Di sini ada keraguan, ya, ada keraguan bahwa dia sudah wudu sebelum sholat, tapi dia yakin bahwa tadi sudah masuk toilet. Jelas kalau itu jelas berarti dia tidak punya wudu. Kemudian dia ragu. Kemudian dia ragu dia sudah wudu ataukah belum? Maka orang yang demikian dia harus mengulangi sholat subuhnya, dia harus wudu lagi, kemudian setelah itu dia harus mengulangi sholat subuhnya, ya karena di situ dia yakin bahwa dia tadi wudunya sudah batal karena dia yakin sudah masuk toilet. Kemudian setelah itu dia ragu apakah sudah wudu ataukah belum. Kalau keadaannya demikian, maka setelah salat tadi dan dia baru ingat setelah itu, maka dia wajib untuk berwudu kemudian mengulangi salat subuhnya. Di antara contoh penerapan dari kaidah ini adalah apabila seseorang ragu apakah waktu salat subuh sudah masuk ataukah belum. Ya. maka dia harus mengambil yang yakin. Yang yakin malam masih tetap ada. Ya. Malam belum berakhir. Itulah yang yakin. Kemudian dia ragu, apakah subuhnya sudah masuk ataukah belum? Apakah sudah terbit fajar shadiq ataukah belum? Selama dia belum ya, punya keyakinan atau punya Persangkaan yang besar ya, yang kuat maka dia harus mengambil keyakinannya bahwa fajar belum terbit. Waktu subuh belum masuk. Karena yang diyakini oleh dia adalah tetapnya waktu malam. Tetapnya waktu malam sedangkan terbitnya Fajar sodik masih diragukan oleh dia, ya. Begitu pula ketika orang, ya, belum sahur, ya, orang belum sahur, dan dia bangunnya mepet, ya, mepet dengan waktu subuh. Kemudian dia makan, ya, kemudian dia dia makan. Kemudian dia ragu apakah di tengah-tengah makannya waktu subuh sudah masuk ataukah belum. Apabila keadaannya demikian ya, maka dia harus yakin bahwa makannya tersebut masih sebelum waktu subuh. Karena apa? Karena terbitnya fajar bagi dia masih meragukan, ya. Masih dia ragukan Sehingga dia harus mengambil yang yakin Yang yakin Fajar belum terbit Sehingga dia boleh sahur ya. Yang diragukan oleh dia adalah terbitnya Fajar Sodik Atau maksudnya waktu subuh Contohnya lagi misalnya Kita akan berbuka puasa ya. Kita akan berbuka puasa Kemudian kita ragu apakah sudah maghrib ataukah belum. Misalnya kita berada di tengah-tengah hutan misalnya. Atau berada di tengah-tengah padang pasir. Kita tidak mendengar suara adhan di sekitar kita. ya. Dan misalnya mataharinya ya, tertutup oleh awan. Ketika kita masih ada keraguan bahwa Matahari belum terbenam Waktu maghrib Belum tiba Maka kita tidak boleh makan Karena yang kita yakini adalah Tetapnya waktu siang Kita yakin bahawa tadinya matahari belum terbenam Kita yakin bahawa tadinya maghrib belum tiba Belum masuk waktunya Maka keyakinan ini harus kita pegang Teguh sampai ada Ya Sampai ada keyakinan bahawa maghrib sudah tiba, atau persangkaan kuat bahawa maghrib sudah tiba. Ya, tidak harus sampai pada derajat keyakinan, ya. Karena persangkaan yang kuat ini juga, sebagaimana saya singgung di pertemuan sebelumnya, persangkaan yang kuat ini juga didudukkan atau menempati kedudukan keyakinan. Ya, hukumnya disamakan dengan hukum keyakinan. Kalau persangkaannya sudah sudah kuat. Kalau dia punya prasangka kuat dengan tanda tandanya, ya, bahawa maghrib sudah tiba maka ketika itu dia boleh berbuka puasa. Ya, seperti ini ya keyakinan. Seperti misalnya lagi, kalau ada orang yang ragu, apakah dia sudah solat empat rakad ataukah baru tiga rakad? Ya. Maka orang yang seperti ini harus mengambil yang dia yakini, yang dia, yang dia yakini adalah yang terkecil. Tiga atau empat berarti yang terkecil adalah tiga. Dia yakin bahwa dia sudah melakukan tiga rekait. Adapun yang keempat berarti masih diragukan oleh dia, karena yang dia yakini adalah tiga. Ya, kalau dia ragu-ragu tiga atau empat berarti yang dia yakini adalah yang terkecil karena dia yakin tiga pasti dia sudah lakukan sedangkan yang keempat ya itu masih dia ragukan sehingga ketika keadaannya demikian dia harus menambah satu rekait lagi apabila misalnya jumlah sholatnya empat rekait ya ini penerapan penerapan ya dari keedah ini sangat banyak ya penerapan penerapannya Di antaranya masalah nikah juga demikian ya misalnya ada orang yang sudah melakukan pernikahan Dan pernikahannya berjalan Sudah setahun dua tahun Sudah lama dia berjalan ya, Dengan eh, pernikahan tersebut Kemudian Ada masalah Masalah Percekcokan ya. Percekcokan antara suami istri biasa terjadi Kemudian Keluar kata-kata Yang ada arahnya Kepada perceraian Tapi masih diragukan masih dia ragukan, dia ragu apakah tadi jatuh talak ataukah belum Maka dia harus mengambil yang dia yakini Selama dia masih ragu Maka dia harus mengambil yang dia yakini Yaitu pernikahan masih, masih selamat, masih sah ya? Belum ada yang mengganggunya Belum ada yang merusaknya ya? Sehingga dia menganggap bahwa pernikahannya masih sah dia masih bisa berhubungan dengan istrinya tersebut. ya Ini yang harus dia ambil. Makanya keadaan-keadaan seperti ini. Kalau kita tidak tahu kaedah ini. Ya, akan menjadikan orang bimbang. Akan menjadikan orang was-was. ya Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Ustadz saya takut. Pernikahan ini sebenarnya sudah tidak sah lagi. Sebenarnya sudah rusak. Dan hubungan saya ini. Sebenarnya adalah hubungan zina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang demikian. Ini kalau terus-menerus dia biarkan, dia akan terjatuh ke dalam was-was. Ini yang diinginkan oleh setan. Makanya kaidah ini sangat penting bagi kita agar kita tidak terjatuh ke dalam bimbang, ke dalam keraguan, tidak jatuh ke dalam was-was yang diinginkan oleh oleh setan. Kalau kita tahu kaedah seperti ini, maka kita akan bisa menyelamatkan diri kita dari godaan syaitan yang berupa was-was tadi. Contoh penerapan dari kaedah ini yang lain, misalnya ada orang yang berhutang. Si A berhutang kepada si B. Ya. Dia yakin kalau dia sudah berhutang, misalnya 1 juta. Ya. Kemudian, karena lamanya waktu, dia ragu apakah saya sudah melunasi hutang saya ataukah belum Ini berarti bahwa dia yakin pada asalnya dia sudah berhutang itulah keyakinan dia Adapun keadaan dia sudah melunasi ataukah belum maka ini masih diragukan oleh dia Berarti dia harus mengambil yang dia yakini dan harus melunasi Kecuali kalau si si B mengatakan sudah kamu dulu sudah pernah membayar di tanggal ini, ini. Ya. Kalau keadaannya demikian, maka kewajibannya untuk membayar hutang sudah gugur. Berarti itu adalah kabar yang mendatangkan keyakinan baru kepada dia bahwa dia sudah melunasi hutangnya. Ya, Ini termasuk di antara penerapan kaedah ini. Atau misalnya, dia sudah yakin sudah membayar sebagian dari hutangnya. Apakah sudah dia bayar 500 ribu Tapi dia ragu ya Apakah sudah membayar 500 ribu Ataukah 700 ribu Maka dia harus mengambil yang dia yakini Yang dia yakini adalah yang paling kecil Berarti hukumnya dia sudah membayar 500 ribu Berarti masih kurang 500 ribu yang lain ya. Ada pun 700 ribu tadi Itu masih dia ragukan Ini termasuk diantara penerapan kaidah ini. Kemudian para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diantara yang menunjukkan luasnya kaidah ini adalah banyaknya kaidah-kaidah lain, ya, yang menjadi cabang dari kaidah ini. Dan kaidah-kaidah tersebut, ya, kebanyakan diawali dengan kata-kata al-Aslu, yang banyak di sebut oleh para ulama dengan kaidatul usul, ya. kaidatul usul adalah kaidah-kaidah, kawatul ka usul adalah kaidah-kaidah ka yang diawali dengan kata-kata al aslu, al aslu itu dalam bahasa Indonesia ya pada asalnya bisa diterjemahkan pada asalnya atau pada dasarnya, ya. misalnya saya sebutkan di sini ya al aslu baka'u maka'na ala maka'n ya. Al aslu baka umakan ala makan ya, Ini kaedah diawali dengan kata-kata al asl Karena al asl pada asalnya, pada dasarnya ini adalah keyakinan Ini adalah keyakinan Kita harus mengambil keyakinan tersebut Berpegang teguh pada keyakinan itu Arti dari kaedah ini adalah Keadaan sesuatu itu tidak berubah Sama dengan keadaan sebelumnya pada asalnya keadaan sesuatu itu tidak berubah sama dengan keadaan sebelumnya ya ini kaidah yang berada yang yang menjadi cabang dari kaidah al-yaqin la keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan ya. al-ashlu baqa'u ma kana ala ma kan ya pada dasarnya, pada asalnya, keadaan sesuatu itu tidak berubah. Keadaan sesuatu itu masih sama dengan keadaan sebelumnya. Contoh dari kaidah ini, <coughs> saya contohkan sedikit ya, karena sangat luas kalau kita contohkan dengan contoh yang sangat banyak. <coughs> Misalnya ada orang keluar dari desa. Dia keluar dari desa tersebut dalam keadaan sehat, Sehat jasmani, sehat rohani, segar bugar Kemudian keluar dari desa meninggalkan harta Meninggalkan misalkan rumah, meninggalkan eh, eh, harta yang banyak di rumah tersebut Keluar dalam waktu yang sangat lama Kemudian tidak ada kabar Tidak ada kabar yang datang kepada tetangga-tetangganya atau kerabatnya Atau yang berhubungan dengan dia tidak ada kabar sama sekali Orang ini keadaannya bagaimana Padahal sudah beberapa tahun Misalnya sudah lima tahun Atau sebelah, sudah sepuluh tahun ya. Tidak ada kabar Bagaimana dengan harta ini Apakah boleh dimanfaatkan Ataukah boleh diwariskan Ataukah bagaimana Ataukah masih menjadi milik Yang pemiliknya tadi Di sini Kita harus memegang kaedah ini Al-Aslu beka'u makan ala makan pada asalnya keadaan sesuatu itu belum berubah keadaan sesuatu itu masih tetap sama sama dengan keadaan sebelumnya ketika kita tahu sebelumnya bahwa orang ini sehat sehat jasmani sehat rohani ya masih segar bugar badannya keluar dari desa ini misalnya umurnya ketika itu 20 tahun maka setelah 10 tahun pun Selama kita tidak tahu ya, kabar lain yang menunjukkan bahwa keadaannya sudah berubah Keadaan orang tersebut sudah berubah Maka kita harus memegang teguh keadaan yang tadinya kita ketahui ya. Berarti keadaan orang ini masih sehat Berarti keadaan orang ini masih segar bukar, masih hidup Sehingga hartanya tidak boleh dia jadi ya, tidak boleh diwarisi oleh ahli warisnya. Ya, hartanya masih tetap menjadi pemilik orang yang yang tadinya keluar tadi, ya, pemilik orang yang yang sebelumnya. Sehingga eh, harta tersebut harus tetap dijaga, tidak boleh diambil. Ya, pemilik orang yang yang sebelumnya. Sehingga eh, harta tersebut harus tetap dijaga, tidak boleh diambil, tidak boleh dizolimi. Sampai datang kabar bahwa orang ini sudah meninggal misalnya Pada kejadian tertentu dia meninggal misalnya Atau kabar bahwa e, orang ini misalnya e, pernah mengalami kecelakaan misalnya Ketika itulah baru e, hartanya bisa diwariskan ya Ini termasuk diantara orang e, Penerapan dari kaidah al-aulu, baka umakan, alamakan. Contohnya lagi misalnya, <tuh> kita keluar rumah, ya, kita keluar rumah dan meninggalkan air di ember. Air tersebut ketika kita keluar rumah, ya, masih suci. Kita yakin kan, karena kita yang menuangkan air tersebut di ember itu. Kemudian <tuh> Kita keluar rumah meninggalkan air tersebut dalam waktu satu hari. Kemudian kita datang lagi ke rumah itu. Kita melihat air keadaannya masih sama dengan yang yang kemarin tidak ada tanda-tanda yang e, merubah keadaan air tersebut. Tapi ada keraguan. Ada keraguan mungkin ya. Air tersebut menjadi najis. Mungkin air tersebut menjadi najis. Bisa saja ada misalnya anjing masuk ke rumah itu misalnya, kemudian -e, minum dari air itu bisa jadi. Ya, mungkin ada kemungkinan lain. Ya, mungkin ada kucing ya e, menginjak sesuatu yang najis kemudian memasukkan kakinya ke ember tersebut bisa jadi ada kemungkinan kemungkinan yang menjadikan air itu najis ya tapi kita lihat kemarin airnya bersih sekarang juga airnya masih bersih maka kita harus mengambil kaidah ini menerapkannya dalam kejadian ini al aslu baka umakan alamakan pada dasarnya pada asalnya ke keadaan sesuatu itu belum berubah Keadaan sesuatu itu tidak berubah Sama dengan keadaan sebelumnya Sampai ada dalil bahwa e, Sesuatu itu berubah ya Kalau ada dalil Misalnya ada kabar Afwan tadi ada anjing masuk rumah Ini kemudian minum air itu Nah ketika ada kabar Seperti ini berarti ada yang Ada sesuatu yang mengubah keadaan e, Itu sehingga Kita hukumi e, air tersebut Sesuai dengan E, sesuatu yang mempengaruhinya sehingga air itu menjadi najis misalnya ya ini termasuk diantara penerapan dari keedah ini ya misalnya lagi kita meninggalkan e, makanan misalnya meninggalkan makanan di suatu tempat kemudian e, kita ketika kita tinggalkan makanan tersebut masih bersih masih baik keadaannya kemudian kita datang lagi ke tempat itu ya, Ketika makanannya masih di tempat yang sama Keadaannya masih sama Maka kita harus mengambil keyakinan Bahwa makanan tersebut tidak berubah ya, Sampai datang dalil atau bukti Bahwa makanan tersebut misalnya sudah di, eh, dimakan oleh hewan Atau eh, menjadi najis sampai seperti itu ya, sampai ada keadaan atau sesuatu yang yang mengubah keadaan asalnya. Kemudian di antara kaidah lain ya, yang menjadi cabang dari kaidah al-yaqin la yazulu bis ya. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan <coughs> dan termasuk dalam eh kaidah yang diawali dengan kata al aslu adalah al-ashlu bara'atul dhimmah. Pada asalnya Seseorang itu bebas Dari kewajiban Bebas dari beban Ini Termasuk dalam kaidah Al-yakinlah ya zulu bisyak Karena Keadaan Seseorang yang bebas Dari kewajiban itulah yang diyakini, Itulah yang Menjadi keadaan yang pasti Bagi seseorang ya. Ketika Tidak ada Bukti Tidak ada dalil Bahwa dia harus melakukan sesuatu Maka pada dasarnya Dia bebas dari kewajiban tersebut Bebas dari beban tersebut Contoh dari penerapan kaidah ini misalnya ada Si A ya. Dia lagi duduk Bersama teman-temannya Kemudian datang si B Afwan si A Sebenarnya kamu punya hutang Ke saya Si B mengatakan demikian Sebenarnya kamu punya hutang ke saya Kemudian si A mengingkari Dari mana saya punya hutang ke kamu Saya punya uang Untuk apa saya hutang ke kamu Ketika si B Tidak bisa mendatangkan dalil yang kuat Sehingga si A tetap mengingkarinya Maka Apa yang harus kita Ambil dalam keadaan seperti ini Hukumnya Adalah si A Masih tetap bebas dari tanggungan Apapun Berarti si A Tidak berhutang kepada si B Karena Al aslu baratul zimma Pada asalnya Seseorang itu bebas Dari tanggungan, bebas dari kewajiban. kecuali kalau si B Mendatangkan bukti yang kuat Misalnya ini kita dulu punya perjanjian. Kita dulu punya perjanjian bahawa kamu berhutang kepada saya. Ini ada tanda tangan kamu, ada materinya juga. Ketika keadaannya demikian, maka berarti, ya, yang yakin tadi sudah berubah dengan keyakinan yang lainnya. Ya. Berarti sekarang dia terbukti mempunyai hutang kepada si si B. Ya. Inilah penerapan ya di antara dari di antara penerapan dari kaedah ini al-ashlu bara'atul zimmah ya <tuh> misalnya lagi ada kasus ya ada kasus misalnya ada seorang perempuan ada seorang perempuan kemudian ada seorang laki-laki mengatakan sebenarnya bapakmu itu sudah menikahkan kamu dengan saya Sebenarnya bapakmu sudah menikahkan Kamu dengan saya Sehingga kamu sekarang harus ya, Taat kepada aku Karena aku suamimu Perempuan ini tidak tahu Dengan keadaan tersebut Kemudian mengingkari Tidak Saya tidak menjadi suamimu Mana buktinya kamu menjadi suamiku Ketika keadaannya demikian ya, Dan laki-laki tersebut Tidak bisa mendatangkan bukti Maka pada dasarnya Wanita tersebut tidak punya tanggungan Tidak punya kewajiban untuk berbakti kepada Laki-laki itu Karena Al-aslu baratul dhimma Pada asalnya Seseorang tidak punya kewajiban Tidak punya tanggungan apapun ya. Sehingga Ketika kita melihat keadaan wanita tersebut Maka kita katakan bahwa pada asalnya wanita itu tidak punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tadi Sampai datang bukti bahwa orang tersebut benar-benar sudah menikahi wanita itu Misalnya ini bapakmu Bapakmu bagaimana apa yang dikatakan oleh bapakmu itulah buktinya Atau misalnya ada surat nikah ada surat nikah ini, surat nikahnya ini bukti pernikahan kita. Ketika keadaannya demikian, maka baru. ya Dia punya tanggungan, punya kewajiban untuk berbakti kepada eh, suaminya tadi yang sudah terbukti memang. Sudah menikahi menikahi dia. Contoh lain dari kaedah ini. <tuh> eh, contoh lain eh, dari kaedah-kaedah usul yang masuk dalam kaedah al-yakin. La yazulu bisyak, bisyak, keyakinan. Tidak bisa dihilangkan oleh keraguan adalah kaedah Al-aslu fi sifat Awil umur Al-aridah Al-adam ya. Pada asalnya Sifat atau sesuatu yang baru Datang Itu tidak ada Pada asalnya Sifat atau sesuatu yang Baru datang ya, Atau datang belakangan itu tidak ada Ya Contoh dari kaidah ini ya misalnya ada orang yang membeli motor ya si B membeli motor dari si A kemudian setelah berjalannya waktu misalnya 3 hari 5 hari ada kerusakan di motor tersebut ya ada kerusakan di motor tersebut dan baru ketahuan di hari kelima. Si penjual si A, ya, tidak tahu dengan aib itu. Si B juga baru tahu di hari kelima. Ya. Kemudian si B mengembalikan motor itu. Afuan motor ini ada aibnya. Ini saya kembalikan. Mana uang saya Kemudian Sia mengatakan Tidak Motor itu Di tangan saya Tidak ada aibnya Motor itu benar-benar Ya 90% persen. Tidak ada kerusakan yang berarti Keadaannya 90% persen, Dan kita akad Sesuai dengan keadaan motor itu Dan tidak ada aib itu sebelumnya Mana yang kita menangkan mana yang kita kuatkan? Yang kita kuatkan adalah perkataan penjual Perkataan penjual ini yang kuat Kenapa demikian? Karena pada asalnya sifat-sifat atau sesuatu yang baru ya Keadaan-keadaan yang baru itu pada asalnya tidak ada Sifat rusak ini baru atau tidak? Baru Pada asalnya motor itu tidak ada masalah sama sekali Ya Kemudian dia mengatakan dia baru tahu bahwa motornya ada kerusakan. Ya. Kalau memang si A ya dia mengingkari hal tersebut ya dan di, dan si B tidak bisa membuktikan bahwa kerusakan ini sebenarnya dari dulu. Jadi ketika berada di tangan si A maka yang kita kuatkan adalah perkataan si A, ya. perkataan penjual bahwa kerusakan tersebut ya adanya baru-baru ketika sudah berada di tangan. Si pembeli Karena pada asalnya Sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang baru itu tidak ada Inilah yang Yang merupakan keyakinan Al-yakin Layah zulu Bishak Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan Contoh lagi misalnya Ada di dalam toko ya HP sudah dicek semuanya layarnya suaranya kemudian eh, tombol-tombolnya sudah dicek semuanya sudah dibuka ya dan akhirnya tidak terlihat adanya aib kemudian akad terjadi dengan keadaan yang selamat tadi sampai ke rumah ya dia malam hari, pagi harinya dia cek kembali Ternyata dia mendapatkan aib Dia mendapatkan aib, kemudian dia kembali ke tokonya Ternyata HP ini ada aibnya, ini Dan ini menunjukkan bahwa HP ini dari tadi malam sebenarnya sudah ada aib ini Kemudian penjual mengingkari, tidak ada Saya sudah pakai HP itu sudah lama sekali Dan aib itu baru ada ketika di tanganmu Keadaannya demikian dan si pembeli juga tidak bisa menjelaskan lebih baik lagi sehingga penjual tidak terima keadaan seperti ini ya keadaan seperti ini ya Men uh, pada dasarnya ya penjual lebih kuat daripada pembeli bahawa barang tersebut memang tidak ada aibnya ketika di tangan Penjual Dan aib tersebut baru terjadi Di tangan pembeli Karena Pada dasarnya Sifat-sifat yang baru Atau keadaan-keadaan yang baru pada suatu benda Itu pada pada dasarnya tidak ada Dan inilah Keyakinan ya. Al-yakin la yazulu Bishak Keyakinan tidak bisa Dihilangkan oleh keraguan Termasuk diantara Kaedah, kaedah yang menjadi cabang dari kaedah Al-Yakinlah Yazulubishak adalah kaedah Al-Auslu, Iḍāfahul Hadīthi ila Akrabi Zamanih. Ya. Pada dasarnya sebuah kejadian itu disandarkan kepada waktu yang paling dekat. Sebenarnya pada dasarnya sebuah kejadian itu disadarkan kepada waktu yang paling dekat. Ya. Contoh dari kaedah ini banyak. Dan hubungan antara kaedah ini dengan eh, kaedah al-yakin la ya zulubishah karena waktu yang paling dekat itulah waktu yang dia yakini. Misalnya ada orang, ya bangun. Dia bangun dari tidurnya. Kemudian setelah itu dia sholat subuh. Setelah sholat subuh dia biasa melakukan aktivitasnya sholat duhur. Setelah itu, kemudian sholat asar setelah itu, mau sholat maghrib, ya mau sholat maghrib ternyata dia mendapati di dalam celananya ada mani dan tidak mungkin itu mani orang lain dan ada kemungkinan Keluar maninya Ba'da zuhur karena dia ba'da zuhur Tidur Tapi ada kemungkinan Mani itu sudah keluar di malam hari karena di malam hari dia juga tidur Ya Maka Kalau kita ya, Ingin menerapkan kaidah Agar kita yakin ya, Maka Kita menerapkan kaidah ini pada kejadian ini Al-aslu Yudhafatul harith Ila akrabi zamani Pada dasarnya ya Sebuah kejadian Itu disandarkan kepada Waktu yang paling dekat ya. Karena waktu yang paling dekat Untuk kejadian ini Adalah Tidur keduanya Yaitu tidur ba'dal zuhurnya Maka orang ini harus menyandarkan Keluar maninya Itu ketika Tidur setelah zuhurnya Karena sekarang dia tidak punya Dalil tidak punya bukti bahawa <tuh> mani ini keluar sebelum subuh ataukah pada zohur tidak dia tidak bisa membedakan sama sekali maka dia harus menyandarkan kepada waktu yang paling dekat ya kepada waktu yang paling dekat berarti dia harus mengulangi solat asarnya saja tidak harus mengulangi solat zohurnya tidak harus mengulangi solat subuhnya ya karena Eh, yang dia yakini bahwa eh, mani tersebut keluarnya paling tidak sudah keluar setelah setelah dia tidur waktu tidur paling tidak dan itulah yang dia yakini maka dia harus mengambil keadaan tersebut kemudian kalau ada seorang pembeli misalnya lalu setelah beberapa hari nampak catat pada barang tersebut ya ini juga Masuk dalam kaedah tadi, masuk dalam kaedah ini juga ya. Dia membeli barang Kemudian tampak ada kecacatan Pada barang tersebut ya. Dan cacatnya barang tersebut ya, Bisa ketika di tangan dia Bisa ketika di tangan penjual ya. Maka pada dasarnya Cacat tersebut ya, Disandarkan kepada waktu terdekatnya Yaitu ketika di tangan Pembeli, karena itulah yang minimal Seperti itu, itulah yang Diakini, ya. Adapun Ketika dia ingin menyandarkan Kepada e, waktu Ketika masih ada di Penjual, maka dia harus punya Dalil yang kuat, punya bukti Yang kuat, kalau dia punya bukti yang kuat Baru, baru bisa Mengembalikan dan e, Meminta gantinya Atau meminta uangnya Kembali, ya, kalau tidak demikian Maka Kejadian tersebut cacatnya barang itu harus disandarkan kepada waktu yang paling dekat, yaitu ketika di tangan di tangan dia. Termasuk di antara kaedah yang berada di bawah kaedah al-yakin, la yazu bishak menjadi cabangnya adalah kaedah al fil asya al-muntafah biha al-ibaha. Pada asalnya, pada dasarnya, semua yang bisa dimanfaatkan itu hukumnya mubah. Ya. Semua yang bisa dimanfaatkan oleh manusia pada dasarnya hukumnya halal, dibolehkan untuk digunakan. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Whoaladhi khalqalakum maafil ardi jamia. Ah. Di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan untuk kalian. Semua yang ada di muka bumi ya. Sehingga pada dasarnya Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia Hukumnya apa? Mubah atau halal ya. Sehingga dengan kaedah ini kita bisa Mengetahui hukum-hukum Yang tidak disebutkan di dalam Misalnya kitabnya para ulama Ada penemuan baru misalnya boleh tidak kita menggunakan penemuan ini Kita katakan Bermanfaat tidak untuk manusia Kalau bermanfaat berarti Kita boleh menggunakannya Misalnya ditemukan ada buah Di sebuah hutan Buah ini belum pernah Dimakan oleh manusia Diteliti ternyata buah ini Bermanfaat Boleh tidak memakan buah ini Kita katakan Al aslu Fil asya' al-muntafa' biha' al-ibaha Pada dasarnya sesuatu Yang mempunyai manfaat bagi manusia Hukumnya mubah Halal Boleh digunakan, boleh dimakan Kalau misalnya ada Hewan ya, Hewan yang baru ditemukan Tidak disebutkan di dalam kitabnya para ulama Tapi hewan tersebut sifat-sifatnya misalnya Tidak ada sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi manusia maka hukumnya boleh dimakan ya boleh digunakan ya misalnya ada sesuatu di tengah hutan ya sesuatu di tengah hutan kemudian kita ragu mungkin ini punya pemilik tapi mungkin juga tidak karena ini di tengah hutan pada dasarnya sesuatu tersebut boleh digunakan. Karena kita masih ragu apakah ini ada pemiliknya ataukah tidak dan ya persangkaan kita kalau di hutan tidak ada pemiliknya. Hutan milik siapa? Milik negara, milik umum. Sehingga pada dasarnya hal tersebut mubah, boleh kita gunakan, boleh kita uh, ambil kecuali ada Eh, larangan misalnya ada dalil ada atau bukti yang kuat bahwa kita tidak boleh menggunakannya tapi selama tidak ada bukti kuat yang melarang kita untuk menggunakannya maka kita boleh kita boleh untuk menggunakannya ya ini termasuk diantara dalil dari eh, termasuk diantara kaidah yang masuk dalam kaidah menjadi cabang kaidah al-yakin la ya zulubishak bahawa keyakinan tidak bisa Dihilangkan oleh keraguan Termasuk diantara Cabang dari kaedah Al-yakin la yazulu bisyak adalah Al-aslu Fil-asyak Al-tahara ya. Bahawa pada asalnya Segala sesuatu itu hukumnya suci Hukumnya suci Kita tidak boleh Menghukumi Najis untuk sesuatu Kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa itu najis. Ya. Walaupun haram. Ya. Tapi kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu najis. Maka kita hukumi bahwa itu adalah suci. Ya. Misalnya. Obat-obatan terlarang. Misalnya sabu-sabu. Atau ganja. Obat-obatan terlarang tersebut, ya kita tidak bisa menghukumi najis, kecuali ada dalil bahwa barang tersebut najis. Sekedar haram tidak menunjukkan kenajisan, ya tidak ada kelaziman antara najisnya sesuatu, haramnya sesuatu dengan najisnya sesuatu. Tidak bisa kita katakan setiap yang, naj, setiap yang haram itu najis, tidak bisa. Tapi Najis ini hukum lain yang membutuhkan dalil ya. Pada dasarnya semua ya, Segala sesuatu itu suci Kecuali ada dalil yang menjelaskan bahawa Hal tersebut itu najis Makanya pendapat yang kuat dalam masalah mani Apakah itu suci atau najis Pendapat terkuat yang mengatakan bahwa mani itu suci Mani itu suci Karena pada dasarnya memang demikian ya, segala sesuatu itu suci kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa itu najis ya. Kemudian hal-hal yang lain ya juga demikian ya. Misalnya kita menemukan ada eh, sesuatu yang jatuh di jalan. Apakah ini najis ataukah suci? Maka ketika kita menerapkan kaedah ini ya kita harus katakan bahwa itu suci kecuali ada bukti kuat bahwa barang tersebut sudah terkena najis. Ini kaedah yang sangat bermanfaat bagi bagi kita dan masalahnya sangat banyak masalah yang dicakup oleh kaedah ini. Kemudian, kaedah lain yang menjadi cabang kaedah al-yakin la yazulu bisyak yang diawali dengan kata-kata al-aslu adalah kaedah al-aslu fil abda' al-tahrim. Pada asalnya, ya farji itu diharamkan. Pada asalnya, farji itu diharamkan. Kalau misalnya kita masih ragu ya, masih ragu apakah kita sudah menikahi wanita itu ataukah belum? Walaupun kemungkinan ini kecil ya. Bagaimana orang ragu? Dia sudah menikah atau atau belum ya? Mungkin dia terkena penyakit mungkin sehingga menghilangkan memori dia. Bisa jadi tapi kemungkinannya kecil. Kalau dia ragu yang di depan dia itu istrinya ataukah orang lain Ya bukan istrinya Maka dia tidak boleh menggaulinya Dia harus menganggap orang tersebut orang lain Karena eh, pada asalnya farji itu di, diharamkan Tidak boleh, ya tidak bisa menjadi halal Kecuali dengan pernikahan Kalau dia masih ragu berarti masih harus mengambil hukum asalnya Masih harus mengambil hukum asalnya yang dia yakini Yaitu haram ya. Kemudian ya, misalnya lagi <tuh> Kalau ada seseorang yang yakin Bahwa salah satu wanita di desa itu Di desa tertentu misalnya desa A ya, Salah satu wanita di desa itu adalah saudara sesusuannya ya saudara sepersusuan tapi dia ragu mana ini wanitanya maka para ulama mengatakan dia tidak boleh menikahi wanita satu desa itu karena apa karena pada asalnya farji itu haram ya pada asalnya farji itu haram karena dia ragu mana wanita yang sepersusuan dengan dia Maka dia tidak boleh menikahi wanita satu desa itu Desa yang lain boleh ya Karena dia tidak ragu Dia ragu di desa itu ya. Maka dia tidak boleh menikahi wanita yang ada di desa itu Contohnya lagi misalnya Ada orang punya istri istrian antung berapa? <tuh>. Baru satu Kalau ada, ada seseorang yang punya istri dua atau tiga Ya atau empat Kemudian dia Menceraikan Dia yakin bahwa dia menceraikan salah satu dari mereka Dia yakin Dia menceraikan salah satu dari mereka Kemudian datang keraguan Siapa ini yang saya ceraikan tadi Mungkin malam-malam dia marah-marah Kamu saya ceraikan Tapi Ternyata dia ragu Mana yang dia ceraikan Sebelum dia yakin Salah satunya dia tidak boleh menggauli semuanya. Kecuali kalau misalnya dia cerainya mungkin cerai talak yang pertama, ya. dia rujuk misalnya, bisa rujuk. Ya. Kalau misalnya sudah talak yang ketiga, ya dia tidak boleh, tidak bisa kembali lagi kecuali ada orang lain yang menikahi dia kemudian menalaknya kemudian dia menikahinya lagi. Kalau keadaannya demikian, ya dia ragu siapa yang diceraikan oleh dia Maka dia tidak boleh menggauli semuanya, ya. Karena al-Aslu fil Abda at-Tahrim pada asalnya, ya farji itu diharamkan. <coughs> Kemudian diantara kaidah lain yang masuk, ya, dalam cakupan kaidah al-Yaqin la ya Zulubishak yang ini cabangnya, ya, al-Aslu fil Zabaih at-Tahrim pada asalnya sembelian itu haram. Ya, pada asalnya hewan-hewan yang Halalnya dengan disembelih Itu haram dimakan Selama kita tidak tahu ya, Dan tidak punya persangkaan kuat Bahwa sembelian tersebut disembelih Dengan cara yang benar Dengan cara yang sesuai dengan syariat Dengan cara yang halal Maka Sembelian tersebut hukumnya haram ya. Misalnya Ada orang berburu Berburu mungkin dengan panah, mungkin dengan tembak, ya, misalnya dengan tembak dia berburu burung, ya, ditembak burung tersebut, kemudian setelah itu burung tersebut jatuh, ya, seketika itu juga burung masih e, belum meninggal, e, belum mati, masuk ke dalam air, masuk ke dalam air, setelah itu mati. Di sini ada dua sebab. Sebab yang pertama, burung tersebut tertembak Sebab yang kedua, burung tersebut tenggelam Kalau dia matinya karena tertembak, hukumnya apa? Halal Kalau nembaknya membaca bismillah ya Kalau dia tenggelam saja, kemudian mati, hukumnya haram ya. Di sini tercampur antara sebab yang menghalalkan dengan sebab yang mengharamkan dan kita tidak tahu dia matinya karena tertembak atau karena tenggelam. Kita harus mengambil kaidah Ini al-asdu. Fid-daba'ih at-tahrim. Pada asalnya binatang yang halalnya karena disembelih itu hukumnya haram dimakan. Sampai kita ya, yakin atau punya persangkaan kuat bahawa hewan tersebut ya eh, disembelih atau mati dengan cara eh, yang membolehkan kita untuk memakannya ya seperti mati karena ditembak tadi ya. contoh lain misalnya ada orang berburu dengan panah dia akhirnya bisa memanah eh, seekor kijang misalnya ya dia bisa panah seekor kijang tapi kijang tersebut tidak langsung mati Kemudian dia cari-cari kijang tersebut Dia temukan kijang tersebut Di suatu tempat Tapi ternyata panahnya tidak hanya satu Panahnya lebih dari Lebih dari satu Dan dia temukan kijang tersebut Sudah mati Dia ragu sekarang Dia tahu kalau yang Salah satu dari panahnya itu adalah Panahnya dia Tapi dia tidak tahu matinya ini Karena panahnya siapa ya, Maka Ketika itu dia tidak boleh memakannya sampai dia yakin bahawa yang memanah orang lain dan orang lain tersebut juga membaca Bismillah. Karena apa? Karena di sini dia belum yakin bahawa <coughs> hewan tersebut ya, matinya dengan panah dia dengan sebab yang menjadikan hewan tersebut halal. Padahal kaidahnya mengatakan al-aulsul fi dzabaih at-tahrim. Ya, pada asalnya eh, Sembelihan hewan yang halal yang karena disembelih itu hukumnya e, haram untuk untuk dimakan. Ya. Contohnya lagi misalnya di zaman ini ya di zaman ini ada sembelihan sembelihan yang datang dari negara-negara kafir, negara-negara ya, kafir atau e, mereka yang memeluk agama wafani penyembah. Berhala, bukan ahlul kitab Penyembah berhala Atau penyembah api Atau penyembah eh, sapi Intinya wasani Ya e, Mereka bukan ahlul kitab Kalau Misalnya datanya dari negara itu Dan mayoritas penduduknya seperti itu Ya, ya Kita Akan Kita tidak boleh memakannya Karena pada asalnya itu diharamkan Pada asalnya diharamkan Kecuali ya, Kecuali kalau tertulis ya di dalam bungkusnya hewan ini disembeli dengan cara islami misalnya, ya dan pemerintah sudah mengecek kesana, ya tidak mengizinkan kecuali ya hewan-hewan yang disembeli dengan cara islami. kemudian ditulis seperti itu. Ya. Kalau seperti ini berarti kita ada ada e, persangkaan kuat bahwa mereka e, menepati syarat-syarat pemerintah dan akhirnya e, sembelian tersebut bisa kita Bisa kita makan, ya bisa halal bagi kita. Ya. Contohnya lagi misalnya, kita masuk. Misalnya kita pergi ke negara wathani. Orang-orang yang bukan ahlul kitab. Kemudian di sana ada sembelian-sembelian, kita mau makan. Ada sembelian-sembelian di sana. Ketika kita ya, tidak yakin bahwa sembelian tersebut atau daging tersebut disembeli dengan cara yang Islami kita tidak boleh makan sembelian stop apa solusinya Ustaz? susah kalau di negara yang seperti itu menghindari sembelian kita bisa memilih ya makanan-makanan eh, yang tidak berhubungan dengan sembelihan misalnya apa misalnya hewan laut ya, kita masuk ke restoran-restoran yang seafood ya. bisa masuk juga <tuh> atau memilih makanan-makanan e, yang vegetarian ya e, sayur-sayuran tidak ada sembelian tidak berhubungan dengan sembelihan itu solusi ya itu solusi atau kita cari restoran yang islami ya yang islami yang e, menjual sembelian-sembelian yang disembeli dengan cara yang sesuai dengan syariat ya karena Al aslu fi adzabah ih at tahrim. Ya, pada asalnya sembelian sembelian itu hukumnya haram. Ya sampai ada bukti bahawa hewan-hewan tersebut disembeli dengan cara yang yang syar'i. Ya, ini penerapan-penerapan eh, dari kaedah-kaedah semuanya. Ya, semua masalah tadi itu masuk dalam cakupan kaedah yang besar tadi. Al yakin la ya zulubishak bahwa keyakinan. Ya. Tidak bisa dihilangkan oleh oleh keraguan. Ya. Demikian eh, para pemirsa Roja TV yang dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pendengar Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bisa menyelesa menyelesaikan ya, kaidah ini. Ya, eh, walaupun eh, sebenarnya masih banyak permasalahan permasalahan yang lain. Namun saya sederhanakan biar mudah untuk difahami eh, oleh para pemirsa dan oleh para pendengar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Allahumma alam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Nuh Muhammad dan Alaihi wasallam. Wa alhamdulillahirobbilalamin. Taibusat. Jazakallah khairan warkhalla fi kusat. Wa Masyallah. Pembahasan yang luar biasa sekali. Saya pembahasan tentang Kaidah fikih ini yang memang banyak berhubungan dengan kehidupan kita setiap ya. hari, termasuk masalah ibadah, jugalah masalah tadi yang sedang terjelaskan tentang muamalah juga ada di dalamnya, dan juga masalah lainnya yang berhubungan dengan makanan, semoga ya. Allah luar luar, luar, luar biasa sekali kaidah ini mencakup banyak hal, tetapi ya. kita akan angkat pertanyaan dari pendengar kita dan juga pemirsa kita satu pertanyaan yang pernah sampai ke ke kami, terutama ke, ke anak. Itu tentang masalah tadi, saya tentang masalah hutang. Hmm. Ketika seseorang berhutang, dia secara kredit, kemudian satu waktu si finance-nya atau si penghutangnya ini lupa, apakah dia sudah lunas atau belum yang menghutangkan tersebut? Kalau hmm. dia menghubungi, ya kan, ke yang yang tadi berhutang, yang kredit tadi. Jadi kemudian, penghutangnya yang, yang menghubungi, penghutangnya yang ragu. Ya, ragu sudah atau belum gitu kan lunas? <laughs> Ketika dihubungi, ditanya, kemudian Uh, antum sudah lunas atau belum ya pembayaran terakhir gitu kan hmm. terus kata si ininya kayaknya sudah lunas gitu kan setelah itu tapi oh uh, gitu soalnya catatan saya belum belum terdata nih gitu kan hmm. tapi kalau memang antum si si apa yang tadi yang berhutang ini sudah lunas ya sudah saya catat lunas gitu hmm. tapi kemudian setelah itu enggak berapa lama setelah dia berkata uh, kalau gitu saya sarankan kepada Anda kita si yang hutang kalau memang ternyata belum lunas, ya saya lunas itu seperti itu gimana? Artinya artinya kan ada uh, keraguan pertama dari si pengutang, pengutang ya, ya. disampaikan kepada yang berhutang. Uh -huh. Si berhutang awalnya kayaknya meyakini sudah lunas, uh -huh. tapi kemudian setelah uh, disepakati ya udah kalau gitu nanti atas si pengutang saya data berarti kalau memang anda yakin sudah lunas saya data sudah lunas uh -huh. gitu. Nggak lama setelah itu ternyata si pengutang atau ah, si yang berhutang berkata ya, saya, ya sudah saya mengikuti apa yang anda Yakin belum selesai gitu kan? Nah itu bagaimana Sultan, dengan keadaan seperti itu? E, berarti tadi yang berhutang hmm? akhirnya tidak yakin, <laughs> akhirnya ragu lagi. Okay. Oh, kalau okay. akhirnya ragu lagi berarti e, e, posisi penghutang lebih kuat jadinya. Hmm. Posisi penghutang lebih kuat karena dia punya catatan yang hmm. pertama, yang kedua keyakinan si yang berhutang tadi akhirnya berubah. Hmm. Sekarang berarti yang Uh, yang penghutang yakin bahwa dia belum selesai, hmm. kemudian yang yang berhutang juga demikian, hmm. dia akhirnya yakin bahwa dia belum yang dia yakini berarti sekarang dia belum hmm. selesai uh, membayar hutangnya, hmm. ya, karena dia ragu sekarang. Nah. Hmm. Kalau keadaannya demikian berarti yang berhutang harus melunasi, hmm. karena memang uh, dia tidak punya bukti yang hmm. pertama, yang kedua. Eh, pihak penghutangnya punya cara tanda, sehingga posisi eh, penghutang lebih kuat dan keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh kerana. Ya, Di sini apa? Di sini pula, mungkin ada pelajaran yang kita bisa ambil juga tentang untuk mencatat hutang. Masing-masing tadi, ya. si iya, yang berhutang, iya. yang pengutang sama-sama mencatat. Iya. Karena ternyata tadi yang yang berhutang juga tidak mencatat, akhirnya iya. antara iya dan tidaknya pun kembali menjadi keraguan, seperti ya kan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang paling panjang ya yuhadina amanu idha tadaya antum bidah ini ila aja limusamma faktabu orang-orang yang beriman apabila kalian, kalian ya saling hutang ya ada hubungan hutang piutang ya sampai waktu tertentu maka catatlah ya. ini eh, nilai Islam yang sangat tinggi ya jadi E, budaya catat-mencatat ini hmm. Ini diperintahkan hmm. oleh Islam hmm. ya. dan sangat bagus Dan bisa menghindarkan hmm. Seseorang dari pertikaian nah. Dan juga mungkin set, uh, Data itu hmm. pun harus di digandakan saja tu simpan begitu. Maka ketika mungkin hilang yang aslinya dia punya yang <tip> yang, sangat penting, penting sangat yang Penting sangat penting sekali. Tidak hanya mencatat. Yeah. Sekeharian sebentar kalau fitnah untuk berikutnya. Waktu Allah Subhanahu Wataala kita akan tangkap tanya melalui telefon nelayan telefon 0218236543 ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam tu Allahumma rabbi Dari Abu Farhan di Batam. Sten. Ya silakan Abu Farhan. Ha. Hayat Allah wabarakatuh. Wa jika ya, ya. uh, seseorang punya anak, tapi dia ragu kan, hmm. anak dia apa bukan? Tapi sekarang ini ada uh, teknologi DNA. Ini eh, apakah masih berlaku keindahannya kan? Hmm, kerag keraguannya? Anak dia apa bukan? Karena hmm. istrinya terlibat. Oh, oh, begitu. Eh. Dan dibuktikan dengan DNA atau atau yang uh, lain. Apakah ya? keindahan pikir? Uh, uh, Keyakinan tidak boleh dilanggar dengan keraguan. Pasti berlaku. Eh, apakah sudah dibuktikan dengan DNA? Hmm. Ah, sudah. Sudah dibuktikan belum dengan cara tadi DNA? Eh, oh, apakah DNA ada dalam Islam? Gitu? Apa, oh, tidak. Uh. Kan? Ya. Kalau uh, apa belum dibuktikan ya. Kalau belum, di... ya. Terima kasih Bapak Farhan. Kita akan tunggu jaman Nabi SAW. Kalau belum dibuktikan ya, maka uh, ada hadis dalam masalah itu ya. Hmm. Ada hadis khusus dalam Masalah itu. Al waladul fil firosh, hmm. walil Ahiril hajar. Hmm. Ya. Jadi eh, anak itu ya, adalah anak itu adalah kepunyaan orang yang punya ranjang, hmm. kepunyaan suami. Ya, hmm. Ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Sudah ditegaskan oleh Rasulullah Sallam. Dan sesuai dengan kaidah, sesuai dengan kaidah. Yang dia adalah itu anaknya. Karena memang istrinya selalu bersama dia. Hmm. Ya. Pada asalnya semua yang yang dilahirkan oleh istrinya adalah adalah anak suaminya. Hmm. Itu yang diyakini. Hmm. Kalau misalnya dia ragu hmm. itu anaknya orang atau kehananya dia, maka ini keraguan. Keraguan, hmm. keraguan ini tidak bisa mengganggu keyakinan hmm. keyakinan bahwa itu anak dia. Hmm. Karena itu adalah istrinya dia hmm. dan Rasulullah SAW sudah menegaskan al waladul fil rosh hmm. ya. anak itu ya adalah milik hmm. orang yang mempunyai ranjang hmm. maksudnya suami hmm. Walil walilahhiril hajar sedangkan uh, para pezina seorang pezina itu tidak punya apa-apa hmm. tidak punya hak apapun hmm. nah. jadi kalau misalnya itu istri orang ya hmm. istri seorang suami dan dia apa eh, Melahirkan seorang anak Dan eh, Suaminya ragu ya Maka Pada asalnya itu tetap anaknya hmm. Pada asalnya itu tetap anaknya Kecuali ada Keyakinan yang sangat kuat ya hmm. Kecuali ada bukti yang sangat kuat bahwa Itu bukan anak dia ya. Misalnya hmm. dibuktikan dengan DNA, DNA Ini bukti yang sangat kuat yeah. ya, Bukti yang sangat kuat Dan Eh, kalau misalnya ya, kalau misalnya orang tua seorang bapa ya, hmm. eh, tidak mengakui anaknya karena bukti DNA, maka dia bisa melakukan lian. Oh, ya, bisa dia bisa melakukan lian, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat eh, An-Nur, hmm. ya, dalam surat An-Nur dia melakukan lian, eh, maksudnya adalah dia mengingkari anak tersebut, kemudian bersumpah, hmm. ya bersumpah. Kemudian eh, setelah itu dipisahkan, hmm. dipisahkan dan anak tersebut bukan bukan anaknya. Nah. Ya. Jadi antara adalah uh, bersumpah saja, ya? bersumpah ya. Bersumpah. Ya? Jadi, bersumpah uh, uh. Ada cara caranya. Ya dan Untuk itu. Untuk DNA sendiri saat itu memang dalam pisang diperbolehkan saja. Ya? Iya, diperbolehkan. Mm -hmm. Itu merupakan bukti ya. yang sangat kuat sekali. Jangan sangat kuat sekali karena kemungkinan salahnya sangat kecil sekali. Ya. ya. ya. ya. Kalau Saat keadaan tadi yang hadis tadi yang tadi antum sampaikan, apakah juga itu berlaku misalnya terhadap seorang suami yang um, dia memang tidak punya anak, ada kasus misalnya kesehatan dan sebagainya, mm -hmm. dan kalau tadi terjadi kasus seperti perempuan mm -hmm. tadi kalau hamil, apakah hadis itu masih berlaku untuk keadaan sebagainya? masih berlaku tidak kalau suaminya atau... mengakui itu anak oh, <laughs> masih berlaku, masih berlaku ya. Ya. karena Allah Subhanahu Wa Taala ya sangat berkuasa untuk uh, apa ya memwujud, mewujudkan sesuatu yang secara nalar manusia tidak tidak terwujud ya. Tidak, tidak terwujud, nah. ya? Hmm. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Hmm. Bahkan Allah mampu, uh, yeah. Allah. Allah mampu mewujudkan anak tanpa ayah dan ibu. Nabi Adam, Allah mampu mewujudkan anak tanpa ayah, Nabi Isa. Nabi Isa. Hmm. Hmm gudium. Naam, assad. Jazakallahu khairan barakallahu Demikian jawaban dari Abu Farhan di Batam, mudah-mudahan dapat diterima dalam baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Nah, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini dari pendengar kita melalui layanan telepon di 021 82365436. Silakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saya Ferdi, Ustaz. Iya, silakan. Dengan De De De Ferdi, maaf, ah, Ferdi. Ya. Tinggal di mana? Di Jakarta. Ya, silakan, Ah Ferdi. Uh, Maunya uh, yang tadi yang tadi saat yang kalau misalkan sholat fajar, ya, sempat temukan ada najis pakaian kita dan kita ragu. Mak, hmm. dzuhur uh, atau malam asar, kemudian kita harus mulai nyusulatnya lagi apa betul-betul saat kan, uh, dan adiknya itu uh, dari mana ya, kalau boleh tahu. Baik, Sekhon, Ah Ferdi, Ya, Pertanyaannya, Baik, ya, Memang agak sedikit terganggu, pertanyaan agak sedikit kecil, suaranya. Ah, tapi Alhamdulillah anda bisa menangkap satu bahasanya. Tadi keadaan tadi yang Antum jelaskan tentang keraguan dia kena najis di salah hmm. satu pakaiannya, ketika jual tasar, di mana dia ketika solat dia menemukan najis di pakaiannya satu. Hmm. Nah, itu eh, bagaimana kau? Kemudian da dasarnya dari mana dalilnya satu? Oh iaitu. Yeah. Uh. Apabila dia menemukan ya, Najisnya tersebut Misalnya setelah sholat asar ya. Misalnya setelah sholat asar Dia menemukan najisnya Di bajunya tersebut Dan dia ragu Apakah najis ini sudah ada Sebelum sholat asar Ataukah sebelum sholat duhur Ataukah sebelum sholat subuh Karena dia mulai memakai baju itu Misalnya ketika subuh ya. Dan bisa eh, Terjadi Najis tersebut bisa saja terjadi ketika sebelum sholat subuh ya. Kalau dia ragu seperti ini ya, Dan tidak ada penguat apapun ya, Maka yang dia yakini Pada asalnya najis tersebut baru Baru yang paling dekat itulah yang dia yakini ya. Ini <tuh> kalau dalil khususnya tidak ada Dalil khusus hadis yang mengatakan seperti itu Tidak ada tapi para ulama ya menyimpulkan Dari keyakinan Mana yang dia yakini Kemungkinan sebelum zuhur Kemungkinan Sebelum asar Kemungkinan sebelum subuh ya Yang pada asalnya ya Yang dia yakini Adalah sebelum asar Adapun sebelum zuhur Itu bisa jadi iya Bisa jadi tidak, tidak. Yang sebelum subuh pun lebih lagi, jauh lagi. Lebih jauh lagi Ya jadi ini karena itu yang dia yakini. Itu yang dia yakini dan ketika eh kaidah sudah menjadi kaidah ya, maka bisa diterapkan dalam masalah-masalah yang yang tercakup oleh kaidah tersebut ya. Dalil dalilnya apa Ustaz? Dalilnya ya dalil kaidah dari al-yaqin la yazulu bisyakk. Dalil kaidah al-yaqin la yazulu bisyakk banyak ya, banyak tentang hadis misalnya yang tadi saya sebutkan ya, orang yang ragu-ragu di dalam sholatnya. Apakah sudah keluar angin ataukah belum? Ya. Maka dia harus tetap meneruskan sholatnya. Dia harus mengambil keyakinan bahwa dia belum batal sampai mendengar suara atau mencium bau. Ya. Terus kemudian hadis tentang ragu-ragu dalam sholat apakah e, tiga rakaat ataukah empat rakaat. Dia harus mengambil yang tiga. Ya. Kemudian para ulama dari hadis-hadis yang sangat banyak ya tidak hanya yang saya sebutkan, ya. hadis yang sangat banyak ini. Di antaranya hadis tentang itu La tasumu hatta taruh Jangan kalian puasa Sampai benar-benar melihat hilap Wala tuftiru hatta taruh Jangan juga mengakhiri puasa kalian Sampai kalian melihat hilal. Ini karena harus Mengambil yang yakin Yang yakin masih ada bulan Bulannya masih belum berpindah hmm, eh, Belum masuk bulan berikutnya Dari hadis ini disimpulkan Menjadi keedah al yaqin la ya zulubishak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan oleh keraguan. Dan pada kasus tersebut dia yang dia yakini, yang yakin di kasus itu adalah bahawa darah tersebut sudah ada sebelum zuhur, eh, sebelum asar afun, sebelum asar. Kalau kasus yang saya sebutkan tadi, Misalnya dia setelah asar dia baru tahu ada najis. Padahal antara solat dengan waktu dia tahu itu tidak ada kemungkinan najis itu datang. Berarti yang dia yakini sebelum sholat pasti sudah ada najis itu. Sebelum sholat pasti sudah ada najis. Dan itulah itulah yang yakin. Adapun sebelum subuh masih ragu dia. Nah, belum sebelum subuh masih ragu. Apalagi sebelum subuh masih ragu lagi. Ya lebih ragu lagi. Makanya dia harus mengambil yang ini. Yang paling dekat itulah yang yakin. Itu ini. Eh, hubungan antara kasus ini dengan kaedah tadi ya. Dan kaedah tadi adalah cabang dari kaedah Al-yakin la yazulu eh, Bisa keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan ya, InsyaAllah jelas ya kita sedikit perluas. saat keseandainya misalnya seseorang ini ternyata dia meyakininya sebelum subuh, ya, walaupun sebenarnya tadi kaedah kan yang terdekat dengannya, tapi dia meyakininya sebelum subuh, tapi itu tetap ada keraguan, artinya tetap kembali kepada kaedah tersebut, saat. kaedah yang mendekati. tadi. Dia yakin atau, sebelum subuh, uh, terus? Tapi dalam keadaan setengah-setengah gitu, saat. artinya antara setengah yakin dan tidak setengah yakin gitu, saya. Kalau dia masih belum sampai pada e, derajat keyakinan atau persangkaan, persangkaan kuat, yang kuat, ya. hmm. Kalau tidak persangkaannya tidak kuat, hanya hmm. kemungkinan, kemungkinan saja, hmm. ya. Apalagi sampai derajat e, pada keyakinan, maka tetap saja. That... Tetap saja That... memakai That... kaidah ini mm -hmm. dan Allah Subhanahu wa taala itu e, Menghisap ya. E, memperlakukan seorang hamba sesuai dengan persangkaan dia, persangkaan dia, dan persangkaan-persangkaan tersebut ya bisa dibangun di atas kaedah-kaedah ini, ya. Karena seseorang ya kalau tidak berpegang teguh pada kaedah, dia akan terjatuh ke dalam waswas -was tadi, akan terjatuh ke dalam waswas, -was. dan itulah yang diinginkan oleh syetan. Nah, itulah yang diinginkan oleh syetan, dan syariat ini memerintahkan kepada kita agar kita melawan waswas -was tersebut. Makanya di dalam surat An-Nas dikatakan, ya. Ku lugu berabul nas, maliqul nas, ilahil nas, min sharri al waswas al khans. Ya. Ya. Uh, di surah tersebut kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan waswas. -was. Dan waswas ini dari syaitan. Ya. Kalau kita tidak memegang kaedah-kaedah al usul, ya, al aslu, ya, pada dasarnya ini adalah seperti ini, pada dasarnya ini adalah seperti ini, nanti kita akan digiring oleh setan untuk terus ragu-ragu. Nah, ya, ini membahayakan. Ya. Ya, dan memang banyak pengalaman dari orang-orang yang pernah cerita saat uh, ketika belum mendapatkan kaidah ini, ya, tadi seperti udu, ini hmm. kentut hari, berudu, berudu hmm. dan berulang-ulang. Ya. Setelah setelah dia memahami kaidah ini dan mempraktekkannya, ya alhamdulillah uh, lahanan itu waktu lama-lama hilang. Lama-lama ya. hilang. Dan, ya. Ya, itulah yang diinginkan. Hmm. Ya. Itulah tujuan para ulama membuat kaidah-kaidah, hmm. kan, agar Seseorang itu punya pegangan, punya pegangan. Makanya orang-orang eh, yang eh, dia mendalami ilmu kekaidah fikih, mendalami ilmu kekaidah usul dan kekaidah-kekaidah yang lainnya, mereka eh, bisa eh, apa ya berpegang teguh pada kekaidah-kekaidah tersebut sehingga mereka tidak terombang ambing oleh keadaan, tidak terombang ambing oleh alam sekitarnya.